Biladilladilladillahi tawhid al mutawatir bil jalan bil kamil bil zaman takanti mawatatbirah al mutawarhid bil tasri bil umurin alatul sindiwa bil zaman takbirah al mutaqabid bil alamatin bil majid biladilladilladillahi tawhid al mutawatir bil jalan bil kamil bil zaman takanti mawatatbirah al mutawarhid bil tasri bil umurin alatul sindiwa bil zaman Wa ala alihi wa asfabihi wa alasarihi wa jubilihi Wa manjahat bi sabidin lalihi Da kiamat Para jemaah Rahmatullahi Allah, Beriman akan datangnya hari kiamat Adalah satu dari Enam hukum iman yang harus kita imani. Artinya Kalau ada seorang muslim Dia beriman kepada Allah Dia bernabikan ke Rasulullah SAW Tetapi dia menolak Akan Kabar dari Allah Bahwa kiamat akan terjadi Maka dengan sendirinya keimanannya akan batal Di antaranya pokok keimanan kita kepada hari kiamat Adalah bahwa hari itu pasti akan terjadi Dan hebatnya Jemaah Al-Rahim Selain dalil nakli Dalil Quran dan hadis Yang kita temukan sangat banyak gitu, Tentang eh, kepastian datangnya hari kiamat ini Ternyata bahwa hari kiamat atau tibanya hari kiamat ini juga telah dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Artinya adalah bahwa kalau ada seseorang yang menolak akan tibanya hari kiamat dengan sendirinya dia bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih keras, dia bertentangan dengan akal sehat. Karena bagaimana mungkin ada sesuatu yang diciptakan atau ada sesuatu yang hidup dan berjalan tetapi tidak memiliki akhir? Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu uh, fisika atau dalam ilmu uh, antropologi, dalam ilmu tata surya, disana diketahui bahwa bumi kita ini terletak di antara planet-planet, bintang-bintang dan benda-benda langit yang jumlahnya sangat banyak. Seluruh benda-benda langit ini, ya, bergerak dalam satu aturan yang sangat harmonis. Tentu akan datang masanya di mana gaya tarik menarik dan dorong yang seimbang yang menyebabkan bumi bisa mengitari matahari ya kemudian satelit bisa mengitari, mengitari planet-planetnya akan terganggu. Kemudian benda-benda langit ini akan saling tarik-menarik dan akan saling bertabrakan-tabrakan dan inilah yang mungkin telah diisyaratkan oleh Allah dalam surah At-Takwir dan juga dalam surah Al-Infitar wa idza qawwamu tasara. Dan apabila bintang-bintang telah saling bertabrakan juga dalam ilmu biologi, seorang ahli yang bernama Jamuland Bridget menyatakan bahwa bumi kita ini di didalam, dalamnya mengandung lahar panas. Yang setiap saat berusaha mendesak keluar. Yang membuat permisalan bahwa bumi kita ini seperti balon-balon yang terus ditiup dan ditiup oleh seorang anak-anak. Tentu akan sampai pada titik klimaks, balon yang ditiup, yang tidak mampu lagi menahan beban udara, akhirnya meledak. Dan demikian juga dengan bumi kita ini akan sampai masanya di mana bumi sudah tidak kuat menanggung beban-bebannya kemudian menggadahlah bumi dan inilah yang mungkin telah diisyaratkan oleh Allah dalam surah al-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu atqalaha dan apabila bumi telah diguncang dengan sergap-syak-syaknya dan apabila bumi telah melepaskan beban-bebannya dan demikian seterusnya di mana ilmu pengetahuan telah membenarkan bahawa kiamat ini pasti akan terjadi dan sebenarnya untuk bubantai futuristik gambaran yang mudah Bagaimana kira-kira kiamat itu terjadi Kami rasa tidak terlalu sulit Sebagaimana kita ketahui bahwa Tiga berdua dari bumi kita ini terdiri dari lautan Dan Allah kemudian menjaga Agar daratan tidak tergenangi oleh laut Yaitu dengan dibekukan kutub utara dan kutub selatannya Maka kemudian kalau sedikit saja Kutub utara atau kutub selatan Menerima sinar matahari yang berlebihan Kemudian es-es yang ada di kutub mencair Volume air naik Meluap ke daratan Itu sudah cukup untuk membuat kiamat bagi kita Maka salah seorang ulama Mengatakan bahwa Bagaimana mungkin engkau akan tenang Engkau merasa nyaman tinggal di dunia ini Sedangkan di Bawahmu itu adalah harap panas Di atasmu Ada benda-benda langit yang siap menabrakmu dan di kanan kirimu ada lautan yang siap menembelangkan kau. Nah, poin selanjutnya jemaah rasul keimanan kita kepada tiba hari kiamat adalah bahwa kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Yas'aruna ka Anisa, Abi Ayyyan, dan seterusnya. Mereka bertanya kepada Engkau yang Maha Tahu tentang kapankah terjadinya hari kiamat itu. Maka Allah menegaskan kepada tentang kesabaran hari kiamat itu hanyalah milik Allah yang juga disebutkan dalam hadis, Rasulullah pernah ditanya, dipuji oleh Malaika Yibril Fa-akhbirni a'lisa' Habarlah kepada ku ya Muhammad, kapan datangnya hari kiamat itu? Rasulullah menjawab Malu mas'kulu anha bi'ahlam minas-sa'id yang ditanya dan yang menanya, kita sama-sama tidak tahu langsanya seperti itu. tapi kemudian Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda bila kiamat itu terjadi agar kita memuas yang kemudian ulama menyebutkan bahwa tanda itu terbagi menjadi dua tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil kiamat sudah dekat, tetapi masih memiliki tenggang waktu, sedangkan tanda besar kiamat sudah sangat dekat dan kemudian pintu tobat ditutup pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda-tanda kecil akan segera tibanya hari kiamat adalah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat muslim dan juga disebutkan dalam nawawi Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Fakhirni amaroh tiha". Kabarkan kepada Nabi Muhammad tentang tanda-tandanya. Maka di antaranya Rasulullah mengatakan, "Watal e, antalika amaturab bataha". Yaitu apabila kau sudah melihat budak-budak melahirkan tuan-tuan mereka. Dalam nihayah dari buah hadis, kubun Asyir mengatakan bahwa tafsiran hadis Rasulullah ini adalah bahwa kelak di akhir zaman akan banyak anak yang dilihatkan pada orang tuanya. Ada hadis di mana Rasulullah mengatakan di hadis lain Allah melaknat seorang anak yang melaknat orang tuanya. Maka sahabat terkejut. Ya Rasulullah adakah seorang anak yang melaknat orang tuanya? Ya, karena bisa dikatakan orang dahulu sebiadap biadapnya mereka taat dan takut kepada orang tuanya. Maka mereka bertanya rasulullah mengatakan yaitu orang yang dikatakan e, anak kelaknat orang tuanya seorang anak yang menghina orang tua orang lain dan orang lain balik menghina orang tuanya itu yang dikatakan kelaknat orang tua tapi di zaman sekarang tidak lagi meminjam mulutnya orang langsung banyak seorang anak yang mencaci maki orang tuanya dan e, ulama telah mengatakan bahwa tanda pertama ini telah muncul yang selanjutnya Rasulullah mengatakan wa ta'arabh ufa'tal mura'tal al li'a'asyal ya pertolongan wala'udha fi'l dunia yaitu upah akan melihat orang yang tidak memiliki alas kaki bertelanjang ya bertelanjang dada kemudian miskin, lagi pentombara kambing ya tetap wala'udha fi'l dunia mereka berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung yang tinggi jadi orang yang tadinya miskin memiliki profesi yang tidak menjadikan tiba-tiba menjadi orang kaya raya Ya, jadi kalau sampai sahabat sandal yang punya berarti HP enggak punya. Kalau masih punya HP, belum masuk orang di sini. Jadi benar-benar miskin kondisinya. Ulama menafsirkan tentang ada di sini dengan dua penjelasan. Jadi yang pertama bahwa ini adalah yang paling rajin, paling kuat. Adalah bahwa mendekati hari kiamat nanti ee perbendaharaan kadisulah bumi akan dibuka. Sehingga banyak orang kaya raya dalam hadis selain Rasulullah mengatakan, bersyukurlah kalian, bantulah orang lain sebelum harta kalian tidak akan ada mau yang menerimanya Ketika saya menyampaikan penjelasan penjelasannya disini, ada seorang karyawan bertanya gitu ya Kira-kira mungkinkah Ustadz seperti itu? Kenapa katanya? Karena saya setiap saat saya rasakan mencari pekerjaan itu semakin sulit Kalau dulu kita kerja itu sampai tolak nolak, -nolak bahkan kita sampai e, lari dari kerjaan tapi sekarang ini setengah mati masuk pekerjaan apalagi cari uang seperti itu, cuma orang mengakuah sebenarnya tidak terlalu sulit kita kalau tidak mau gambaran bagaimana nanti tiba-tiba kekayaan itu melimpah, tidak perlu tiba-tiba mengusir -tiba gunung emas atau tiba-tiba ditaburkan -tiba e, bungkahan bungkahan berlian, karena apa cukup saja kekayaan-kekayaan sekarang ini berada ditakan orang-orang yang tidak berhak. Itu kembali kepada kita sudah cukup untuk mensejahterakan seluruh penduduk bumi sekarang ini. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli ekonomi, 60% kekayaan dunia sekarang ini berputar di infokrama dan hiburan. Artinya bahwa kekayaan atau uang itu dimiliki oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk memilikinya. Atau dimiliki oleh orang yang sebenarnya profesinya tidak tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan manusia. Kalau ini kita ambil, dibagikan kepada orang yang membutuhkan Itu sudah cukup untuk membuat orang kaya lain Tafsiran yang kedua tentang hadis ini Ulama mengatakan bahwa Kelak mendekati hari kiamat Banyak pekerjaan di zaman Rasulullah SAW Atau di zaman dahulu Yang dipandang sebelah mata Pekerjaan yang tidak banyak menghasilkan Justru sebaliknya di akhir zaman Pekerjaan inilah yang banyak menjadikan Atau menghalifkan kuat Dan ini juga tidak salah, gitu ya. karena kita lihat Misalnya, zaman Rasulullah Para artis, penyaji Itu rata-rata dalam buddha Orang-orang hina yang mereka menari Berjoget Dibayar oleh orang-orang jahiliyah Dan bayarannya hanya cukup untuk makan sehari itu saja Dan sekarang terbalik Sama-sama mudang artis Sama-sama mudang ustad ya. Artisnya bawa 25 juta Ustadnya juga pulang bawa 25 juta Cuma nolnya gua ketinggalan. Ini seperti itu. pemainan bola, pemainan bola. Kita ketahui bahwa mereka bermain bola itu dengan bayaran yang luar biasa. Bahkan bayaran mereka ketika sekali bertanding itu mungkin tidak bisa kita samai kerja kita dari ya, awal kerja sampai kita pensiun. Dan selanjutnya jemaah rahimakumullah, tafsiran ini hadis dari Rasulullah yang berkisah tentang tanda-tanda kiamat sangat banyak. Di ya, antaranya Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayru fa'il ilm wa ihrajal" Di antara tanda-tanda kecil dari tiba-tiba nyari kiamat adalah Diangkatnya ilmu, maka penampaklah kebudohun di mana mana Diangkatnya ilmu ini bukan berarti tiba-tiba kitab-kitab hilang tulisannya Tetapi jalan Allah mengangkat ilmu ini adalah ketika manusia sudah banyak meninggalkan ulama Ulama diwafatkan pada Allah Dan minyak orang belajar agama sudah kendur Maka juga kemudian terjadi pertukaran nilai Bukan berarti orang tidak banyain sekolah S1, S2, S3, sampai S3 banyak tetapi terjadi pertukaran nilai. Orang yang harusnya berbicara masalah halal dan haram, yang harusnya mencerahkan umat, yang harusnya memimpin umat, mengerjakan yang bukan urusannya, kiai terkumuh. Kemudian sebaliknya, orang yang tidak memiliki kapasitas, kapabilitas sebagai ahli syariah berbicara menghukumi, buku-buku ya, agama Dalam kebodohan, dia sesat, penyesatkan orang yang tadinya hanya karena baca terjemahan yang dengarkan kitab pun apa kitab kuning itu ya kitab yang kuno kita kontrol aja dia enggak bisa baca kemudian dia menyalahkan ulama ini salah kiai ini bahdur kiai itu salah anu bidah dan sebagainya orang yang seperti ini yang akan banyak muncul di akhir zaman mereka tidak memiliki fondasi-fondasi keagamaan yang jelas tidak memiliki usul fikih tidak memiliki dasar-dasar e, yang kuat kemudian berbicara tentang hukum agama tanda-tanda kiamat dan banyak di antaranya lain di antara tabi kiyamat di antaranya Rasulullah mengatakan wajsh rabal khomer, ya, e, diminum minuman keras dari dengan segala macam bentuknya termasuk narkoba. Wajib suszina, zina menyebar di mana-mana. Kemudian yang selanjutnya wadah berjil, wadah berpisah. Laki-laki banyak meninggal yang menetap di bumi ini kebanyakan adalah para wanita. Bahkan dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa satu laki-laki itu cukup untuk 50 perempuan. Jadi tenang, masmasnya jika insyaallah stop masih banyak atau semakin banyak. Nah, demikian cimah rabbululah sampai kemudian setelah Allah subhanahuwataala menetapkan datangnya hari kiamat itu, maka datanglah setelah tanda-tanda lain muncul, ditiuplah sangkakala, kiamat pun berdiri. Bayyin fakufisur fasyukifaman fisa mawati watar. Kemudian ditiupkanlah sangkakala. Maka nah, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya binasa. dicabut oleh Allah secara berjamaah. Kemudian kita dikumpulkan dalam padang maksyar. Dalam rupa yang masing-masing yang sangat mengerikan. Dalam hadis Rasulullah ketika itu, ya, Rasulullah mengatakan, Innal qafiro layu jamu bi'an roki bintulih dalikal yaun. Orang-orang yang pernah ingkar kepada Allah pada hari itu, tanggelam oleh keringat mereka sendiri-sendiri. Ada yang keringat seseorang sampai di mata kaki, sampai di dutun, sampai di pusat, bahkan sampai dia kelelut oleh keringatnya sendiri. Sedangkan orang di sebelahnya tidak apa-apa. Hata yakul rabi dirhamna walilana. Ya Allah kasihhani kami ya Allah pada hari ini, meskipun dengan kolembarkan kami ke dalam kubarakat kita rakyat. Menunggu, dalam kondisi yang menderita, neraka jahanam didekatkan dan kemudian panas yang sangat menyengat. Kita tutup dengan sebuah kisah dan insyaallah nanti di pertemuan akan datang akan kita lanjutkan dengan sifat surga dan sifat neraka. Umar bin Khattab pernah melewati suatu majelis di situ seorang khatib berkhutbah, menyampaikan khutbah, kemudian kepada menjelang. ganti ya khatib, tema khutbahmu dengan pesan kepada kami yang bisa menambah kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib kemudian menceritakan tentang dahsyatnya peristiwa berbangkit Ya beliau mengatakan bahwa ya ful fatar sesungguhnya akan dikumpulkan kalian di satu padang. Kemudian neraka jahanam akan didekatkan dan kalian semuanya bisa mendengarkan gejolak dan merasakan panasnya yang sangat menyengat. Dalam kondisi seperti itu semua manusia ketakutan. Para nabi dan orang-orang syuhada, artinya orang yang bermakmum tinggi, nabi dan syuhada. Mereka berdoa dan doa satu macam. Ya itu mereka mengatakan Ya Allah, kami tidak meminta hari ini kecuali Engkau selamatkan aku saja. Dan Fadilul Ibrahim yeah. sampai lupa kalau pernah punya anak yang namanya uh, Ismail dan Isha Dan dia hanya berdoa Allah melahirkan anak anak Fadilul Mulahir Ibrahim. Ya Allah aku lah Ibrahim. Ya Allah aku lah Ibrahim. Ya Allah, ibrahim. Yeah. Karena saking takutnya, sakit tip ini mengatakan Ya Ya itu maksudnya Umar. Seandainya mau berdiri pada hari ini. Jangan membawa amalan tujuh puluh amalan Nabi sekalipun, maka kamu masih akan mengira dirimu bisa jadi tidak selamat dari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh jemaah yang hadir dalam e, khutbah tersebut menangis terterseduh, karena khawatirnya, karena takutnya tiba nya hari tersebut mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan amal-amal mereka. Demikian jemaah orang InsyaAllah apa yang kita sampaikan akan memberikan kepada kita kemanfaatan dunia dan akhirat apabila kita amalkan. Adzan Allah wa diakumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.